Dan, uh, memiliki tentu lebih baik Ini bisa ambil seperti tadi Di buku eh Di apa website ICC bisa diambil Bisa di uh, download Bisa di uh, print sendiri Di rumah atau di mana juga mungkin Kalau mau beli Ini harganya katanya 100 Tapi khusus yang ikut kelas Di discount sampai 40% Jadi 60% Jadi 60% jadi empat Oh sebalik empat puluh kata ibu. Jadi diskonnya 60% puluh Jadi hari jadi empat ya. <laughs> ya. Itu sekarang ada di luar situ katanya kalau mau beli. Ya. Eh, ya, itu tiga puluh. Yang empat Ada di depan situ ada. <tuh> ya, jadi dengan punya Insyaallah bisa memahami Yang kita miliki Di rumah dan bisa menjadi rujukan. Kemudian yang kedua bisa dicoret-coret Sendiri untuk tambahan-tambahan Penjelasan Walaupun eh, Harus dari awal disiapkan Mental pasti ada sedikit Mempersangka tentunya karena buku ya Biasa itu sebenarnya Ya bab pertama di buku ini adalah membahas tentang taklim seperti biasa bab fikih diawali dengan taklim tapi di sini terbagi menjadi tiga darat tiga pelajaran taklim satu dua tiga e, saya kita kita santai saja dalam artian kita tidak akan kejar oleh waktu dalam artian bukan SKS dan ujian sehingga tidak masalah Kita katakan lama tidak sesuai dengan buku ini juga tidak masalah Kalau so, semuanya bisa tekun, bisa sabar untuk mengikuti kelas ini Saya kira tidak perlu kita terpaku kepada pembagian pelajaran yang ada di di pelajaran pertama Ada 4 pembahasan Tempat subjudul Di Mukaddimah Cara-cara mengetahui hukum Pembagian taklit dan amal ibadah Tanpa taklit Di Mukaddimah itu Di sini dijelaskan tentang eh, Sebuah kewajiban. Jadi kalau kita Mau tanya tentang Hukum mempelajari Ilmu Atau hukum ikut Kajian, maka ikut kajian itu ada yang wajib, ada yang tidak. Ya, tidak semua kajian itu wajib diikuti dalam artian dosa kalau tidak mengikuti. Ya. Ada yang wajib. Yang wajib yang mana adalah kajian atau pelajaran yang membahas tentang hal-hal yang memang wajib bagi kita. Sehingga kalau kita tidak tidak belajar dan kemudian tidak tahu itu berarti kita telah meninggalkan sebuah kewajiban karena itu belajar ilmu itu juga menjadi sebuah kewajiban ya karena itu disitu disebut setiap mukawaf diwajibkan mempelajari masalah-masalah hukum syari yang dilakukan sehari-hari seperti masalah sholat, wassa, tsundji, sebagian muamalah dan lain sebagainya. Jika ia tidak mempelajari hukum-hukum tersebut sehingga menyebabkan ia meninggalkan hal yang wajib atau hal yang haram Maka ia berdosa Jadi kawan di hari kiamat itu katanya ada sekelompok orang yang ditanyakan Mengapa kau tidak mengamalkan Mereka jawab karena kami tidak tahu Maka kemudian ditanya lagi Kenapa kau tidak belajar Nah disitu kemudian beda-beda jawabannya Nah situ ya kemudian ditentukan oleh Tuhan bagaimana nasib dia Orang yang semestinya bisa belajar tapi tidak belajar Maka itu yang, yang berdosa dan itu yang tadi kita sebutkan Dengan tidak belajar itu maka dia meninggalkan atau melakukan hal yang salah Dari shalat, puasa bersuci dan seterusnya Salah sebagian pemahaman orang bahwa Lo kalau tak tahu kan tidak berdosa. Berbaik tidak tahu dong supaya tidak berdosa. Berbaikus tidak belajar supaya tidak berdosa. Tidak begitu tetap akan ditanya kenapa tak tahu. Ya, kenapa tak belajar untuk kemudian menjadi tahu. Lain halnya misalnya orang yang tuli sehingga tidak bisa mendengar belajar itu lain lagi. Itu punya dispensasi tentunya kalau dia tidak punya beli alat pendengar ya tidak punya uang untuk beli alat bantu misalnya dia tuli dan tidak punya alat tidak bisa dengar tidak bisa beli alat bantu itu bismillah bisa dimaafkan atau buta sehingga tidak bisa baca Ya cukup dengan kenapa yang dia bisa pahami atau uh, ya IQ-nya di bawah standar atau yang disebut dengan idiot atau kebutuhan khusus dan semacamnya Maka dia di situasi akan dibabu kecuali sebatas apa yang dia bisa mampu. Tapi orang yang normal, orang yang bisa belajar, yang punya mata, punya telinga, IQ-nya juga bisa, maka itu kalau di sistem akan ditanya kenapa tidak belajar. Apalagi kemudian tuan akan tanya kenapa tidak menghadiri kajian di misalnya. Ya, karena saya kadang-kadang disalahkan itu ketika masalah Khususnya kemarin masalah puasa dan semacamnya Kemudian saya jelasin besar, Kok kita banyak yang tahu itu Tadanya menyalahkannya bahawa kok kita tidak tahu Atau dari buku itu tidak bisa dipahami begitu Ya nah, iya Itu ya, kesalahannya itu sendiri Makanya kita buat kajian itu supaya sebenarnya Ya tugas kita selesai Ya perkara ada orang yang juga tidak datang Ya bukan tugas kita lagi Ya, jadi ya di sisi Allah Subhanahu Wataala nanti ada yang disebut dengan mukawaf. Nah, mukawaf itu adalah kemudian punya kewajiban untuk mempelajari hukum-hukum syari'. I. Adapun selain itu, hal-hal lain, tentunya hukum syariah fikih itu kan berdasarkan kepada aqidah. Jadi yani, hukum fikih syari' itu adalah cabang dari sebuah dasar yang kita sebut dengan Akhidah. Dan itu belajar akidah juga wajib untuk yang pokok Tahu Tuhan, tahu Nabi, itu adalah dengan akidah Begitu juga tentang pengetahuan kita tentang hukum syari, baik itu sholat, puasa, dan yang lain Bahkan pada mu'amalah yang memang kita lakukan Makanya disebut sebagian mu'amalah Tidak semua mu'amalah kita wajib tahu karena bisa jadi memang Bukan bagian kita, atau tidak berhubungan dengan kita, misalnya. Misalnya, hukum warisan, misalnya. Tidak ya, perlu setiap orang tahu, cukup. katakan ulama-nya tahu, kalau ada masalah tentang warisan, ya tinggal diselesaikan. Misalnya gitu. Atau misalnya hukum tentang kisot, uh, hukum tentang pidana, perdata. Ya bukan urusan kita itu, itu urusan pengadilan. Kecuali kita mau menjadi hakim, syar'i, menjadi Eh, hakim agama Dan itu harus sesuai dengan hukum syariat dan sebagainya Baru di situ perlu kita tahu Tapi orang umum Ya tidak perlu tahu Tapi puasa, tolak, bersuci Dan seterusnya itu adalah Hal-hal yang memang harus kita ketahui Jual-beli, sewa-menyewa mungkin Kebanyakan kita Bahkan mungkin saat ini eh, Hampir semua kita berhubungan Dengan bank misalnya Maka itu juga adalah bagian yang harus Diketahui Oke, okay, mukawaf itu apa? Di catatan, di catatan disebutkan mukawaf itu adalah setiap orang yang telah memenuhi syarat taklif Dalam bahasa Arab, taklif itu artinya beban Artinya sebuah e, kewajiban Walaupun kewajiban itu adalah kewajiban melaksanakan Ada juga kewajiban meninggalkan Jadi tidak harus kewajiban itu wajib melaksanakan Ada wajib meninggalkan yang kita kenal dengan haraf Makanya disebut dengan mukalaf Orang yang telah terkena beban nah, Mereka yang mukalaf itu adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat taklif Yang pertama adalah dalil Yakni sudah cukup umur Yang disitu disebutkan dengan tiga salah satu daripada tiga tanda Yang pertama adalah tumbuhnya rambut atau bulu di bawah perut Kemudian mimpi yang menyebabkan uang mani atau mimpi basah. Kemudian genap berusia 15 tahun hijriah bagi laki-laki, genap berusia 9 tahun hijriah bagi perempuan. Jadi yang satu yang kedua mungkin tidak jelas dalam artian kapan saja bisa bisa muncul bisa tumbuh dalam artian tidak harus pada umur tertentu, tetapi kalau itu tidak ada Sampai kepada umur 15 Bagi laki-laki Maka 15 itu Sudah menjadi kepastian Bahwa dia sudah baligh. Perempuan adalah 9 tahun Itu lebih dulu Mungkin Ini mungkin saja Mungkin karena itu bisa jadi Menutupi nantinya pada e, Kekurangan Soal di datang bulan Misalnya laki-laki Tidak ada datang bulan Perempuan ada datang bulan tapi itu bisa tutup sampai nanti ada manukus yang tidak ada lagi ada datang bulan, misalnya Kadang-kali begitu Oke. Itu adalah tanda yang pertama yang kita sebut dengan balir Yang kedua adalah berakal, yakni berakal sehat Karena itu orang gila tidak terkena taklim. Yang ketiga adalah mampu melaksanakan taklis Ini juga menjadi syarat umum bagi seorang mutawak Ya yani ada pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak mampu dilakukan Entah misalnya tangannya buntung, misalnya kakinya buntung Atau seperti tadi yang saya katakan misalnya tidak punya e, mata atau tidak punya telinga pendengar Sehingga kemudian nantinya tidak bisa melakukan beberapa pekerjaan tertentu dia dia tidak wajib disebut dengan kalah untuk pekerjaan tertentu. Betul. Iya, catatan yang kedua disebutkan bagaimana kalau ada orang sudah berhubungan suami istri tapi umurnya masih anak-anak misalnya. Dan tidak ada, tidak belum mencapai dewasa. Ini bisa jadi hanya pengandaian ya. Tidak harus terjadi nah, Kalau sekedar ada hubungan suami istri tapi tidak ada ejakulasi Tidak mengeluarkan mani Maka itu tidak dianggap sebagai Tanda balil Tanda balil itu yang disebutkan tadi adalah Keluarnya sperma Tapi tanpa mengeluarkan sperma Maka tidak dianggap balil Walaupun Dia wajib mandi atau tidak Saat ini tidak wajib mandi karena belum balik Tapi nanti ketika balik wajib untuk mandi Jadi hukum bahwa dia sebagai orang junuk ada Tapi karena memang belum ada kewajiban sholat dan yang lain Kan mandi itu adalah supaya bisa sholat Supaya sholatnya sah Tapi dengan tidak adanya kewajiban sholat Maka saat ini pun tidak ada kewajiban mandi jadi orang katakan anak kecil yang melakukan hubungan badan di umur 10 laki-laki misalnya dan dia baru balenya umur 15 atau 14 maka setelah 4 tahun ya dia wajib dan mandi. Ya. Maka ia wajib mati junub ketika telah mencapai usia Selama seseorang itu tidak memiliki salah satu dari tanda balil tersebut di atas Maka syari'i belum dinamakan balil dan ia pun belum diwajibkan melakukan hukum-hukum syari'i Jadi anak yang belum balil itu tidak wajib sholat, tidak wajib puasa dan seterusnya Tidak juga terkena hukum haram Karena itu tidak apa-apa dia pegang Quran dengan tangannya pada ayat-ayatnya dalam masalah Ya Makan, minum sesuatu yang haram juga tidak masalah Beda halnya dengan kita memberi makan Kita yang terkena hukum haram Karena kita tidak boleh memberi makan Tapi kalau dia makan sendiri tidak masalah Karena dia tidak terkena hukum taklit haram ya. Oke, catatan berikutnya itu ingin menegaskan bahwa Tanda yang disebutkan di atas itu harus terjadi, harus terrealisasi, bukan sekadar perkiraan saja. Tapi kalau sekadar perkiraan, maka tidak cukup untuk menjadi tanda balil. Sekedar sekad seke, sekadar perkiraan telah tumbuh bulu di bawah perut atau mimpi keluar mani lebih cepat dari usia balil, maka hal itu belum dianggap cukup untuk menjadikan seseorang telah. Jadi kalau kita lihat misalnya anak laki-laki sudah -laki ada se ada seperti kumis Terus kita, oh berarti dia kemungkinan besarnya disitunya sudah ada juga ya, Enggak, enggak bisa kita menghukumnya begitu Atau akhirnya dia sudah tahu segala macam ini ya, Belum tentu juga Toh sekarang sinetronnya sudah bermacam-macam Sehingga anak kecil pun tahu bacaran misalnya Ya Catatan berikutnya adalah Darah yang keluar dari seorang wanita yang usianya belum mencapai 9 tahun Bukanlah juga sebagai tanda balil Jadi perempuan itu tanda balilnya adalah 9 tahun Atau e, kemudian balil yang ditandai dengan haid itu juga adalah setelah 9 Jadi kalau sebelum 9 sudah keluar dara maka itu tidak dihukumi sebagai tanda haid kecuali bahawa kita lupa tanggalnya walaupun sekarang sudah enggak ada ya orang dulu mungkin ya enggak tahu tanggal lahirnya sehingga enggak tahu umur berapa umur 9 atau tidak maka itu tanda keluarnya ya mungkin saja bisa dianggap sebagai tanda baligh tapi kalau jelas belum 9 tahun Maka darah yang keluar tidak bisa menjadi tanda balin Tanda balinnya adalah 9 tahun Catatan terakhir di bab ini disebutkan bahawa yang maksudnya 9 tahun dan 15 tahun itu ukurannya adalah ukuran Hijriah, Bukan syamsinya Kita mengenal ada dua kalender di Indonesia ini Ada kalender Hijriah, ada kalender Shamsia atau Masehi. Hijriah itu mengikuti peredaran ee, matahari mengelilingi bulan. Ya. Jadi ukurannya adalah ukuran bulan. Angkau satunya ditentukan dengan bulan dan seterusnya. Itu disebut dengan e, Hijriah Komaria, Hijriah yang mengikuti bulan. Ada lagi kalau di Iran disebut Hijriah Shamsia. Jadi ikut medan matahari tapi dihitungnya awalnya itu dari tahun hijrah itu sama dengan masehi dari sisi bahwa mengikuti matahari tapi awalnya saja yang beda jadi tidak 2011 1385 katakanlah tetapi yang menjadi ukuran adalah yang komariah yang mengikuti awal ukur di tempat kita sekarang adalah seperti hijriah dan itu ada selisih antara homariah dan hijriah dengan e, masehi kita itu adalah sekitar 10 hari setiap tahun 11 hari kalau mau dikenapkan 11 hari setiap tahun karena itu kalau kita tidak tahu tanggal lahir hijriah kita maka cukup dikurangi setiap tahunnya 11 hari jadi dengan kata wahir 9 tahun hijriah itu 9 tahun hijriah itu Sama dengan 8 tahun masehi Terus berapa bulan? 11 bulan Karena 11 hari Setiap bulan itu Kalau e, 9 berarti 3 bulan ya kan? ya. Jadi dengan kata lain 9 tahun itu Dikurangi 3 bulan Jadi 8 bulan 8 tahun 11 bulan nah, Itu yang agak repot Di tempat kita Anak perempuan sudah dianggap balir ya. Silahkan ya. uh, Itu kemungkinan Kaedahnya begitu Ikut dikurangi 11 ya. Saya kira bisa Tidak masalah On fast field, ya. ya ini mungkin Di daerah kita yang agak sulit Bagi anak-anak, ibu-ibu -anak, Bapak yang punya anak perempuan Barangkali di usia itu agak sulit Untuk kemudian bisa Diajari dan seterusnya Tetapi ya e, Tidak mutlak dalam artian Bahwa ya perlu dilatih dulu Untuk kemudian diubah kebiasaan Kebiasaan lama Yang menganggapnya belum balik Dan kemungkinan juga dengan perkembangan zaman ini justru lebih banyak cepat mengetahui ya dengan dengan komputer, dengan TV dan semacamnya justru lebih cepat. Oke, okay, itu yang pertama di Bab Kodima tentang hukum eh, belajar eh, tentang hukum belajar dan Hukum taklif, Kapan orang disebut sebagai mukallaf. Yang kedua adalah ketika kita sudah mukallaf, kita wajib untuk melaksanakan hukum syari itu. Hukum syari itu dilaksanakannya dengan cara apa? Bagaimana kita bisa tahu hukum Allah yang ada pada saya? Hukum Allah yang dibebankan kepada saya untuk saya melakukan tugas saya. Ada tiga cara untuk seseorang bisa tahu. Bagaimana tugasnya? Yang pertama disebut dengan istihad Istihad itu dalam arti bahasa artinya berusaha, sekuat tenaga, belajar, menguasai berbagai ilmu Kalau tidak salah sekitar 13 ilmu harus dikuasai sehingga kemudian dengan begitu dia bisa Memahami hukum agama kum syari dari sumber aslinya, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Ia kalau begitu. Ya bahasa Arab, ya kemudian tata bahasanya, kemudian Al-Quran, Hadis, fikih, usul fikih, logika, dan ilmu Al-Quran. Dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi yang disebutkan adalah Istiahat ialah menyimpulkan dan mengeluarkan hukum syar'i dan bangunan nilai dari sumber yang diakui oleh para fakir dan ulama Itu adalah Al-Quran, silah Ada yang disebut juga dengan ijma dan akal Tapi intinya pada dua itu, ya di Al-Quran dan silah Ya, kalau kita tidak menjadi seorang musyahid Atau tidak bisa mengamalkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah Oleh sumber aslinya itu Maka kita bisa melakukan yang kedua Yaitu yang disebut dengan ehthiyah Ehthiyah ialah melakukan sebuah perbuatan sedemikian rupa Sehingga seseorang merasa yakin bahwa ia telah melaksanakan tugas syar'inya Misalnya, jika terdapat satu perbuatan yang diharamkan oleh sebagian mustahid Sementara sebagian mustahid lainnya tidak mengharamkannya Maka ia tidak melakukan Jika terdapat satu perbuatan yang diwajibkan oleh sebagian mustahid Sementara sebagian yang lainnya tidak mewajibkannya Maka ia melakukannya Jadi dia tidak terpaku kepada fatwa Pemahaman seorang mustahid tertentu Seorang ulama tertentu Tapi dia akan Tapi dia akan melakukan yang Menyebabkan dia bebas tugas Dia tidak akan terkena beban Dia tidak akan terkena pertanyaan dan tanggung jawab Misalnya ada sebuah perbuatan, katakan contoh misalnya merokok. Maka rokok itu misalnya oleh ulama A berfatwa halal. Lembaga B berfatwa haram. Maka orang yang ihtiyat itu yang disebut dengan muhtat, maka dia dihadapkan pada dua hal, halal dan haram. Kalau dia melakukan dengan menganggapnya halal berarti bertentangan dengan yang karena berarti dia tidak melakukan ehtiyat namanya ehtiyat itu adalah melakukan sesuatu yang kemudian tidak ada pertentangannya sehingga dia tidak dianggap melanggar tidak dianggap kemudian tidak sesuai dengan salah satu fatwa karena itu karena itu orang yang ehtiyat itu maka tidak akan kemudian merokok kenapa karena dengan melakukan merokok berarti dia bertentangan dengan yang mengatakan Karena tidak merokok apakah bertentangan dengan halal tidak? Karena fatwa merokok halal itu kan bererti bukan harus merokok, tapi boleh-boleh saja dengan tidak merokok. Ia bererti tidak bertentangan. Ini kenapa? Eh, eh, sama juga. Eh, satu. 1 2 1, 2, 3 ya ini kalau dihadapkan kepada melakukan atau tidak melakukan, atau halal dan haram begitu juga kalau sebuah pekerjaan itu wajib dan tidak wajib maka pekerjaan yang menurut suara ulama itu wajib dan menurut yang lainnya tidak wajib seorang muhtad atau orang yang melakukan afiat itu dia harus memilih yang wajib artinya dia melakukan sehingga dengan melakukan itu berarti dia telah selesai tugasnya tidak bertentangan dengan fatwa A walaupun di sini dia memang juga tidak bentangan toh dengan tidak wajib artinya bukan berarti haram untuk melakukan ya. jadi fatwa ini tidak wajib, artinya boleh ada lakukan, boleh juga tidak dan begitu seterusnya, itu namanya adalah seorang yang melakukan dengan ekstiyah atau yang dalam istilah fikih orangnya itu disebut dengan mohtal Orang yang melakukan eh dia. jadi dia memilih fatwa atau memilih e, untuk melakukan atau tidak melakukan dan tidak berkenaan dengan apapun dengan yang lainnya. Bahkan ini akan kadang-kadang juga harus berulang. E, misalnya berkenaan dengan puasa dan tidak diulang ah, di saat musafir. Misalnya. Kalau walaupun ini contoh tidak ada realitasnya barangkali. Kalau misalnya fatwa ulama A musafir itu misalnya 45 PP tapi fatwa ulama B itu adalah misalnya 50 PP maka di saat seseorang melakukan perjalanan hanya misalnya 46 maka menurut ulama A dia harus apa? Dia harus sudah qashar, dia sudah berjual Salat dulunya dua, asalnya juga dua, isaknya juga dua rakat. Sedangkan kalau perlawan benda, dia harus empat asal. Dengan empat enam ini belum musafir, maka dia harus salat dulul empat dan asalnya juga empat. Soal muhtad bagaimana supaya kena dua-duanya dan tidak disalahkan dan aman, maka dia lakukan dua kali. Jadi salat dulul dua, kemudian tambah lagi empat. Jadi, Ia, iya, iya. Malam khatan dua, khatan lagi empat. Kalau di bulan puasa maka dia dengan uh, yang misalnya 50 ini di saat melakukan empat berarti menurut dia puasa atau tidak? Menurut B puasa. Menurut A puasanya tidak sah, berarti nanti harus diganti nih. Di... <Gülüş> Ya, itu konsekuensi daripada orang yang ingin melakukan Apa yang kita sebut dengan ehdian Melakukan pekerjaan hati-hati yang kemudian aman Tidak ada yang dibenturkan atau disalahkan Walaupun ini tidak wajib Tidak wajib untuk begitu ya Kalau Anda mau silahkan Oke, kalau kita tidak tidak istihad atau bukan mustahid Yang kedua bukan juga muhtad. Kesulitan banget untuk melakukan istihad, apalagi juga kita tidak tahu banyak referensi tentang pandangan ulama yang macam-macam misalnya. Maka pilihan kita yang ketiga yaitu yang disebut dengan taklid. Taklid ialah mengikuti dan mempraktekkan fatwa-fatwa seorang mustahid yang telah memenuhi syarat. Jadi dia tidak lagi mengikuti sana sini dengan kata lain membandingkan. Tidak lagi dia kemudian mengatakan, "Oh, itu yang cocok untuk saya." Enggak. Tidak lagi itu, "Oh, itu lebih mudah. Oh, itu lebih cocok untuk Indonesia." Enggak. Tapi dia setelah menentukan bahwa memang taklit kepada si A, ya udah dia lakukan si A. Loh, di sini ada pertentangan dengan yang lain, berarti ada kemungkinan saya salah, enggak apa-apa. Karena Anda memilih taklit dengan si A, ya udah lakukan itu. Ya, kecuali Anda mau ehtiat, walaupun pada sebagian yang tidak apa-apa, tapi itu tidak wajib. Berarti tidak kemudian e, harus kita lakukan dua kali dan seterusnya. Ya. Tidak wajib itu bukan selamanya boleh-boleh saja ya. Kadang-kadang juga berbenturan dengan hal yang kemudian menjadi tidak boleh. Katakan ketika ada konsekuensi, kemudian harus melanggar. Ya Katakan bahwa ini waktunya memang sempit. Kalau saya habis sholat dua kemudian sholat empat ya berarti saya kemudian meninggalkan ada pekerjaan wajib lain ya itu tidak boleh di situ. Lain kalau memang dia dari awal sebagai seorang muftat memang tugasnya begitu. Oke okay. pada catatan yang pertama itu adalah tentang taklid itu sendiri. Kalau kalau mau dibentukkan dalam sebuah pertanyaan, lo taklid itu dalilnya apa? Atau dengan kata lain, kita bertaklid itu juga bertaklid tentang kebolehan taklid itu juga taklid. Ya, apakah kemudian anda bilang ada cara yang ketiga itu hanya karena dijawab oleh e, ulama kita bahwa taklid itu boleh? Tidak juga ya, karena kalau itu akan terjadi daur, artinya bahwa keabsahan anda bertaklid ketika memang dasar anda benar, tapi kalau dasarnya taklid itu sendiri, maka akan kita tanyakan lo yang membolehkan taklid siapa? Asal taklid itu sendiri. Karena itu disebut bahwa masalah taklid memang ada dalilnya di samping dapat ditetapkan berdasarkan dalil laki atau tekstual. Lo siapa yang memahami dalil itu? Kan ulama. Kan mereka yang memenuhi syarat sebagai mustahid nah, Makanya Tidak hanya itu Tapi ada juga akal juga Dapat menghukumi bahwa Seseorang yang jahil Dalam hukum-hukum agama Harus merujuk kepada seorang mustahid Yang telah memenuhi Syarat Jadi kalaupun Anda tidak Tahu dalilnya Karena dalilnya memang Itu bersifat khusus dengan kata lain Hanya Dipahamin oleh ulama Karena kalau anda bertanya dalil Kalau anda kemudian berkata Oh dalilnya bla bla bla Itu di mana Di Quran Oh artinya apa? Maksudnya bagaimana? Apa tidak ada pertentangan? Apa tidak kemudian punya makna lain? Nah itu kan perlu kepada ilmu Untuk kemudian memastikan salah satu Daripada pemahaman yang kita ambil Beda halnya kalau nah begitu juga kalau hadis oh ya, an ada hadisnya begini dan begini iya hadisnya itu pertama sahih atau tidak yang kedua pemaknaannya gimana dalam kondisi bagaimana dan seterusnya pasti kalau yang berupa dalil itu pasti tidak gampang dalam latihan tidak semudah hanya tahu dan selesai nda panjang lebar tetapi kalau hukum akal biasanya lebih mudah nah untuk merujuk kepada Orang yang ahli itu akal akan membenarkan itu Jadi semua kita itu pasti kita akan menerima Akal kita pasti menerima bahwa segala sesuatu itu ada ahlinya dan diserahkan kepada ahlinya Karena itu kita ini tidak kemudian misalnya Kemudian baca buku untuk misalnya mengobati diri kita yang sakit tidak baca buku untuk mengobati anak kita Atau mau bangun rumah misalnya Tidak kita kerjakan sendiri hanya baca buku kemudian bangun rumah Atau kita da kita datangkan tukang misalnya dan tukang itu kita debat Pak tukang ini mau bangun ini semennya berapa? Dia bilang oh perlu tiga pak Oh kenapa tiga? Menurut saya harus lebih kuat jadi lima Nah itu namanya anda lebih ahli dari tukang Kalau saya jadi tukangnya saya bilang udah anda buat sendiri aja Ngapain manggil saya gitu. Jadi semua Urusan kita di dunia ini Pasti kita memahami dengan akal kita Bahwa ada yang Ahli di bidangnya Ada yang ahli di bidang Bangunan, ada yang ahli di bidang kedokteran Ada yang ahli di bidang Masak-memasak Ada yang ahli di bidang dan-dan yang lain-lain Salah satunya juga ada yang ahli di bidang Agama Yang bisa memahami hukum Al-Quran Ataupun hadis dan karena itu kemudian kita merujuk kepadanya. Kita menjadikannya sebagai rujukan taklid. Karena itu untuk menjadi ulama di di, di mazhab Ahlul Bait itu sebenarnya tidak gampang, tidak tidak. Kemudian setiap orang eh disulap menjadi ulama atau menjadi ustaz 13 ilmu itu yang pertama Bahasa Arab Bahasa Arab itu ada beberapa eh, Apa namanya Turunan, jadi bahasa Arab itu ada Yang disebut dengan Nahu, Korob Jadi tata bahasa, bahasa Arab Kemudian ada balaghah, ada Badi, ada Bayan Itu berkenaan dengan Sastra Arab Ya kemudian ada logika ya mantik pasti ada usul fikih, ada Quran dan tafsirnya serta ulumul Qurannya <tuk> ha? <tuk> <tuk> ya Quran, ulumul Quran Kemudian tadi apa saya bilang balago badiah bayan itu bagian dari bahasa bayan. Bayan. Ya. Jadi ilmu yang berhubungan dengan bagaimana memahami teks. Apakah itu nantinya ee, berhubungan dengan hakiki atau majaz atau itu hiperbol dan semacamnya. Bayan. E, Kaya tafsir walaupun lebih umum. Jadi tidak harus tafsir saja. Jadi akar daripada ilmu bahasa itu sendiri. Mungkin semantai, semantai. Ya. Eh kemudian di bidang hadis, bidang hadis itu banyak banyak juga cabangnya, ada rijal, ada mustalah, ada diraya Ya, kemudian di bidang fikih sendiri perlu juga pada perbandingan fikih muqaran Jangan apa ini? Ya? ya itu kemungkin, makanya saya bilang ke, kurang lebihnya 13 itu oh. mungkin memasukkan pada cabang-cabang. Oh. Ya, usul fikih. Usul fikih juga masuk. Sebagian ulama memasukkan. Ya, sebagian ulama juga memasukkan filsafat dalam. Film. Kalam ilmu kalam atau ilmu teologi Atau teologi Ilmu tentang Tuhan dan akhidah dan semacamnya Jadi akhidah itu masukin kalam? Kalam Diistilahkan dalam uh, ilmu itu, ilmu kalam namanya Huh? Ya, mungkin ada yang digabung dari beberapa ilmu itu. Atau di di dipecah. Ya. Hanya saya lihat di Indonesia itu yang kemudian agak Rancu dalam artian eh, Agama itu atau Dengan kata lain lebih tepat Ustadz itu menjadi sebuah profesi Yang kadang-kadang tidak selalu Memperhatikan kepada Kemampuan ilmunya Tapi kemampuan menyampaikan Jadi Semua insya Allah Tahu itu ya katakan Pada yang biasa ditonton Kalau pagi-pagi itu jamaat nah, Coba lihat isinya Bagaimana Tuhan itu dari situ bisa nambah. Dan itu bayarannya mahal. Itu sudah 20 juta setiap tayang. Ya. Walaupun kadang-kadang itu ditanya tentang hukum itu. Tayamum itu bagaimana? Dia jawab, tak tahu bagaimana jawabannya, saya enggak ngikuti kemarin. Ya, ada yang tetap Oh, Dede bagaimana hukumnya kalau tadi berjamaah dan satu waktu berjamaah? Mana dia jawab ini? hukumnya tidak boleh. Tapi dalam perdamaian jamaah dari karena dan hasil ijtihad ulama para ulama dibolehkan. Ya Eh uh. Kalau Mama Didi menurut saya ilmunya masih ada Sungayan, dia baca ayatnya juga bagus Hadisnya juga bagus Iya dan itu benar dalam artian uh, Makasih Kaedah yang lepotnya Dalam artian uh, ulama sekarang juga membolehkan Dalam artian seperti di Mekah misalnya Itu dilakukan salat tahajud berjamaah Emang uh, Kalau kembali kepada Kaedah Nggak boleh, kemungkinan itu Pemahaman-pemahaman baru ulama eh, Mungkin lebih baik Daripada dan semacamnya Jadi begitu Nah cuman kan problemnya Kalau di ahli sunnah itu Bahwa kemudian eh, Otoritas Seseorang kemudian menjadi ulama Atau bukan itu gak jelas juga Siapa yang layak Dipanggil sebagai ulama Siapa yang yang layak Kemudian dipanggil Ustad, misalnya, kalau di dunia Syiah lebih ketat, seseorang itu tidak akan dianggap sebagai ulama kecuali telah menyelesaikan jenjang tertentu, bahkan di situ ada pakaian tertentu, e, ada pengalaman teman kita dari Indonesia, dia memang tidak pernah belajar di Iran, karena itu dia tidak bisa bahasa Persia, tapi dia pernah belajar di tempat lain. Nah, datang ke Iran dia menggunakan jubah dan sorban kemudian berjalan dengan salah seorang teman kita yang doang belajar di Iran sehingga bisa baca versi dan semacanya ketika sedang jalan ada seorang nenek-nenek datang dia tanya kepada ulama yang dari Indonesia ini yang orang sebutkan e, kebetulan hitam Syair Syair e, mutaya gini dengan baca versi nah, dia tidak bisa jawab dong pertama tidak bisa baca versi dan dia Ya mungkin dia tahu, tapi tidak bisa jawabannya Teman kita yang menemaninya itu akan menjawab Itu nenek nenek-nenek tidak mau, tidak saya tidak tanya sama anda Saya tanya sama dia Karena dia tahu bahwa yang punya hitam. Uh, uh, Bukan hitam ya, yang bahwa berhak untuk menjawab itu ulama Bukan anda, anda bukan ulama Jadi pakaian itu bukan Bukan sekedar orang mau gaya-gayaan Bukan, tapi memang itu adalah bobot ilmunya sedang di sehingga kemudian lebih jelas orang itu mau tanyanya ke siapa di samping tentunya ya bisa lebih menjaga diri dan semacamnya Nah tapi Iya enggak apa-apa tapi tetap bahwa tetap bahwa kemudian siapa yang berhak untuk menjawab tentang masalah-masalah keagamaan itu juga tentu perlu dipedakan tidak masalah bahkan di Iran itu kalau orang sudah masuk di e, fakultas kedokteran itu sudah dipanggil dokter tapi apakah kemudian berobat sama dia? kan enggak itu internal mereka untuk kemudian supaya orang lebih semangat dan semacamnya Tapi tidak kemudian diumumkan gitu. Sekedar panggilan saja Ya oke okay, itu yang pertama Catatan pertama tentang taklit Bahwa itu hukum akal Orang memahami bahwa Setiap masalah itu dikembalikan kepada Ahlinya tidak kemudian Dibahas ataupun diurus Oleh sembarang orang Kalau diurus oleh sembarang orang itu akan Kacau akan rusak. Bukan tukang masak saja, masak makanan akan mungkin lebih asid, asin atau mungkin tidak enak atau rusak atau ya. Yang kedua, seorang mukallaf yang belum mencapai peringkat mustahil dalam hukum-hukum agama harus duta kliat atau beriktial. Saya ini pakar, saya ini sudah doktor, tapi di bidang Misalnya ekonomi, dokter di bidang e, manajemen, saya dokter di bidang farmasi. Iya, tidak apa-apa Anda dokter di bidang farmasi, tapi Anda adalah tetap wajib bertaklid dalam bidang hukum agama. Sebaliknya, saya misalnya ada satu orang yang sudah e, mustahil dalam bidang agama, tapi dalam bidang kedokteran dia nol, ya dia tetap harus ikut kedokteran kan? dokter bilang anda minum aspirin jangan minum yang lainnya ya dia harus taat ya. dokter ya. bilang anda tidak bisa untuk sholat berdiri anda harus sholat duduk ya harus sholat duduk ya. itu namanya menyerahkan sesuatu kepada ahlinya ya. seperti Imam Hukum ini waktu mau meninggal itu Imam awalnya bilang bahwa saya tidak bisa untuk tidak sholat berdiri malu saya dengan Tuhan saya tapi dokter bilang dah, anda sudah pada kondisi yang, ya, jantung anda akan berbahaya kalau anda bangun dari tempat tidur. Hmm. Maka imam baru saat itu melaksanakan sholat tidur. Hmm. Poin ketiga, mengingat bahawa melakukan ihtiyat dalam amal ibadah itu memerlukan pengetahuan atas tata cara dan tempat-tempatnya dan juga lebih banyak menyita waktu, maka si mukallaf lebih lebih baik bertaklid kepada seorang mujtahid yang telah memenuhi syarat. Ini menjawab pertanyaan mana yang lebih baik? Ihtiyat atau taklid? Dijawab bahwa taklid itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau Anda bilang, "Oh, ihtiyat kan lebih aman." Ya lebih aman kalau terpenuhi syaratnya Yang pertama Anda tahu fatwa semua Marja Kalau ada katakan 10 musyid Anda harus tahu semua fatwa mereka Yang kedua bukan hanya tahu fatwanya secara global Tempat-tempatnya itu maksudnya adalah perincian-perinciannya Di sini dia berfatwa, di sini dia ikhtiat Di sini dia berbeda dengan yang lain Itu namanya tempat-tempatnya itu tadi Dan itu sulit Karena sulit itu Bisa jadi anda hanya tahu 5, hanya tahu 3, hanya tahu 2 Sementara anda mengatakan ehliat yang tidak sempurna Maka dari itu Lebih bagus adalah takhli Ya ini juga penjelas Bahwa takhli itu wajib bagi orang yang Telah memenuhi syarat mukallaf. Bukan Musahid dan bukan Mahtad Musahid itu tidak boleh aklit Uh, Musyid itu beda dengan Marja Orang yang sudah sampai kepada tingkat istihad itu belum tentu Marja Marja lebih besar dari itu Musyid itu artinya memiliki kemampuan untuk memahami Dan itu bisa jadi untuk dirinya, belum untuk yang lain Tapi ketika dia telah menulis sebuah Risalah Amalia Menulis buku untuk diikuti dan direkomendasikan oleh Ulama yang lain untuk bisa diikuti baru itu namanya Marja jadi tingkatnya lebih tinggi. Jadi kalau boleh disebut itu, pertama adalah iman, yang dimaksud. Ya. Lalu baru di bawahnya adalah marja, lalu di bawahnya adalah. Lalu di bawahnya adalah makar, lalu di bawahnya adalah kepala itu adalah awam. Baiknya yang terakhir dua. Awam. Mokalit, ya, Mokalit. Orang yang taklit atau Allah oh, iya. Ada istilah lain yang digunakan bahwa Orang yang belajar di Hauda Sampai pada tingkat tertentu Itu disebut dengan Pertama, disebut dengan sujah teriklah Artinya, dia kurang lebih menguasai Tentang hukum-hukum Islam Walaupun dengan jalan taklit jadi dia hanya menjelaskan tentang khusus ulama' sahaja Itu disebut dengan hujud Islam Tapi kalau dia telah mendalami juga berbagai argumentasinya Itu disebut dengan hujud Islam, wal muslimnya Yang kemungkinan ini juga sudah mustahil. Jadi bisa jadi hujud Islam muslim itu belum mustahil, Bisa jadi juga mustahil. Pada istrinya dia sudah mendekati tingkat istrihat Kalau seseorang itu sudah mustahil Maka dia mengajar Tingkatan tertinggi yang dia ajarkan itu adalah tingkat untuk calon mustahil Yang disebut dengan pelajaran basur college Kelas di mana tidak pakai buku Itu namanya, artinya basur college Kelas 2 eh, Bukan di sini juga tidak pakai buku ya Artinya tidak terpaku pada sebuah buku di Bastul College itu, seorang e, ayatullah atau guru besar itu akan menyampaikan sebuah masalah Yang kemudian dia sampaikan, di sini ada lima pandangan Pandangan pertama, A, B, C, D Ini pandangan pertama ada kekurangan, yang kedua ada kekurangan Saya punya pandangan lain gitu. Itu namanya seminari kalau dalam ikhlasan Dan ini waktunya panjang lebar, panjang lebar. Jadi saya mungkin sering cerita bahawa guru saya itu namanya Sayyid Kamal. Haidari Kalau yang punya panggola ini sering muncul di IGTV Arab uh, Beliau bilang, beliau itu ikut Basul Qawarid Bab Sholat Dari Tabiratul Ihram sampai Salam Yang wajib-wajibnya saja Tidak mengalahkan subnah Hanya wajib-wajibnya saja Itu belajarnya lima tahun <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> ya, Ustaz. Tuh harus membaca buku juga tak? Tidak harus. Dia setelah musnahit ya, tidak perlu membaca buku kalau memang untuk dirinya saja. Karena itu kan sudah ditanya nanti saya ditanya, saya sering dapat kesan Ustaz dalnya tidak sedekap apa? Ya? gimana? Mau jawabnya? Saya masa mau bilang harus belajar lima tahun dulu baru besar, tidak mungkin. Kali-kali saya bilang tidak ada dalilnya sedekap Itu cukup. Gitu ya. <tuh>. Ya, jadi orang setelah belajar, setelah menjadi mustahid dan mengajar, ya mengajar orang-orang yang akan mustahid itu dengan kata lain mengajar bimbang-bimbang. Kalau mengajarnya itu sudah cukup lama, itu orang kemudian atau ulama yang lain menjurutinya menjadi ayatullah. Jadi ya, ayatullah itu tingkatan tidak hanya ilmu Tapi juga sudah punya pengalaman najar Para calon musa itu cukup lama nah, Kalau ayatullah ini kemudian nulis buku Untuk kemudian layak untuk ditakliti Itu disebut dengan ayatullah ozumah grand kira ayatullah Ya itu kemudian yang disebut dengan marja yang diikuti eh bisa jadi lebih. Kemungkinan sekarang barangkali ada 5 atau 7 barangkali. Jadi saya ya. saya kita kan baru benar-benar ngobrol. Hah? Kemungkinan masih susah mestinya. Kemungkinan beliau mustahil, saya tidak tahu. Kemungkinan beliau mustahil. Tapi enggak, mereka juga bisa Ya, karena itu saya bilang tadi, di sini ini waktunya lama yang tadi saya bilang lima tahun itu Kerana belajar dan berkualit sehingga menjadi universitas itu Paling tidak ada 8 tahun ee, Atau 8 kali Usul fikih yang harus dia pelajari. Sementara untuk untuk fikihnya sendiri Itu tidak ada waktunya sendiri misalnya Kolas saja 5 tahun Terus puasanya Hajinya, amat-amat usahimutannya Walaupun tidak semua harus dipelajari Artinya orang ketika sudah lama di sini Katakan oh, Kalau kebanyakan sekarang itu mungkin Sekitar 10-12 tahun Kalau otaknya di Atau ya Di atas rata-rata sedikit -rata Itu Insyaallah Allah sudah usahim Kalau manjak dulu-dulu satu itu diambil Ya karena kita akan sebutkan bahwa pengakuan Bahwa mereka adalah lebih taklam atau lebih pandai dari yang lain Itu bisa jadi berbeda-beda penilaian Sehingga sangat mungkin untuk diakui banyak satu. Ya kita lanjutkan sedikit Ini ada catatan pada Eh sorry pada bab yang ketiga pembagian taklit Taklid itu ada dua jenis, ada yang dimulai orang memulai taklid mungkin karena baru balir maka dia memulai taklid atau balinya sudah lama tapi baru syiah itu juga memulai. Jadi sudah umur 30 sekian baru syiah maka memulai taklid namanya. Nah, orang yang memulai taklid itu disyaratkan kepada seorang mustahid Ya, itu disyaratkan kepada seorang marja' atau musta'id yang masih hidup. Tidak boleh memulai taklid itu kepada orang yang sudah meninggal. Jadi orang yang baru Syiah saat-saat ini misalnya tidak bisa lagi taklid pada Imam Khomeini. Atau anak yang baru baligh sekarang, hari ini, Atau bulan kemarin atau tahun yang lalu sudah tidak bisa lagi untuk taklid kepada Imam Khomeini misalnya. Tapi dia harus kepada orang tak membuat taklid kepada yang masih hidup. Ya. Beda hanya dengan yang kedua jenis taklid yang kedua yang disebut dengan boko. Boko itu artinya melanjutkan. Boko itu artinya tetap. Nah, itu orang yang taklid kepada seseorang kemudian meninggal, sehingga kemudian setelah meninggalnya orang itu kita melanjutkan itu boleh saja. Dengan syarat pada saat dia masih hidupnya sudah melakukan fatwanya walaupun hanya satu masalah, tidak masalah. Karena itu dalam etiqa itu dikatakan bahwa seorang mukallaf mulai bertaklid kepada seorang muhsait yang telah wafat. Padahal ketika muhsait itu masih hidup ia tidak bertaklid kepadanya, maka taklid semacam ini tidak benar. Taklid semacam ini tidak dibolehkan berdasarkan etiqa wajib. Sedangkan Baki yaitu seorang mukallaf yang tetap meneruskan taklifnya kepada seorang muhsit yang telah wafat dan ketika muhsit tersebut masih hidup dia tel telah bertaklif padanya. Maka taklif semacam ini diperbolehkan dalam semua masalah fikih termasuk dalam masalah-masalah yang hingga kini belum sempat diamalkan. Jadi katakan bahawa dia baru hanya wudhu dan sholat saja belum pernah mengamalkan fatwa mandinya misalnya karena masih katakan baru atau misalnya belum pernah haji Tidak apa-apa Dengan meninggalnya Taklitnya maka dia bisa lanjutkan Termasuk dalam masalah Yang belum dia lakukan Misalnya haji Boleh saja Ya itu ada catatan Dalam taklit bakhoi Yang melanjutkan itu tidak ada perbedaan Antara mustahid Itu alam Atau lebih pandai ataupun tidak daripada yang hidup. Pada kedua kondisi itu dibolehkan, tetapi sebaiknya jangan meninggalkan hikmat untuk tetap bertaklid kepada muhsaid-muhsaid yang alam. Jadi kalau misalnya saya bertaklid kepada seorang muhsaid A, yang ini adalah alam yang lebih pandai dari yang lain. Kemudian A meninggal, ada muhsaid B, yang muhsaid B ini di bawah daripada A dalam keilmuan. Maka tetap saja, saya boleh terpindah Boleh juga tetap Tetapi tetap ada lebih baik hmm. oh, Kemudian, gitu, iya. kemudian eh, poin yang kedua Dikatakan bahwa Saya eh, tetap bertaklit itu taklid ibtidai atau tetap bertaklit Kepada Mujahidpahir dan batasan-batasannya Harus menuju kepada Ini... Ya, Jadi kalau ini permasalahan bahawa kita memulai taklit yang disebut dengan taklit ibtidai Atau kita melanjutkan Baik orang yang memulai atau yang melanjutkan itu memilihnya kepada yang alam atau yang tidak Yang lebih pandai atau yang tidak Itu mengikuti siapa dalam hal memilih yang alam atau tidak dan perhatian apakah wajib untuk mengikuti yang aqlam atau tidak wajib yang kita ikuti dalam hal wajibnya atau tidak itu siapa? Kan belum taklid masih. Ngapain kok ikut taklid dalam hal wajibnya mengikuti taklid yang aqlam itu. Ya kan? Ya, itu pasti harus dan hidup. Dan kemudian secara ehtiyat juga yang alam nah, yang tidak alam Masa mau didengerin omongannya sebelum kita menentukan bahwa boleh sebenarnya kepada yang tidak alam gitu kan itu secara hukum akal juga kita bisa pahami dan juga ehtiyatnya adalah begitu kecuali bahwa semuanya sepakat bahwa boleh untuk melanjutkan misalnya maka tidak perlu lagi kepada yang alam ya Ya, nanti di bawah ada rasanya. Eh? ya di bawah ada sepertinya, enggak? ada sebetulnya, Oke, okay, jadi catatan ini ingin hanya mengatakan bahwa kalau kita taklid kepada si A dan kita mau melanjutkan, maka tentu ini tetap berhubungan dengan yang hidup. Kita tanyakan kepada yang hidup atau bagaimana fakta yang hidup ini tentang melanjutkannya. Kalau dia bilang dia apa-apa, maka enggak apa-apa. Tapi kalau dia bilang enggak, tidak boleh taklid melanjutkan, maka dia harus pindah kepada si B. Ah, kalau misalnya ada C, ada B, ada D yang e, berbeda untuk mengikuti pada melanjutkan atau takliti kepada melanjutkan maka di antara mereka diambil fatwa yang alam bahwa di antara mereka ada yang alam yang mengatakan boleh, baru kita ikut. Kalau di antara mereka yang alam mengatakan tidak boleh maka berarti tidak boleh untuk lanjut. Tapi kalau semuanya sama, fatwanya sama, bahwa boleh untuk melanjutkan maka tidak perlu lagi kepada yang Hala. Itu tidak disebut taklit. Taklit itu tidak berpindah dari ya. satu dengan yang lain. Yang masalah, seluruh ya. Seluruh mata. Okay. Bila seorang mukalib Kepada seorang mustahid Yang telah menisyarat itu Belum balik Tetapi ia bertaklid kepadanya Dengan cara yang benar Maka ia diperbolehkan untuk tetap bertaklid Kepadanya setelah marja itu Wafat Jadi Yang kita sebutkan tadi bahawa yang penting Sudah melakukan fatwanya Walaupun hanya satu dua Setelah dia meninggal Bisa dilanjutkan Dilaksanakannya itu tidak harus sudah Balir Walaupun belum balir tidak apa-apa Melanjutkannya setelah balir tidak masalah Ya. Ya, kemudian catatan yang ketiga ini apabila seseorang bertaklif kepada seorang mustahid dan setelah mustahid itu wafat ia bertaklif kepada mustahid lainnya di dalam beberapa masalah, kemudian mustahid yang kedua pun wafat maka dalam hal ini ia dibolehkan untuk tetap bertaklif kepada Mustahid yang pertama, di dalam masalah-masalah yang ia belum pindah taklit darinya Sementara dalam masalah-masalah yang ia sudah berpindah taklit darinya Ia dibolehkan memilih antara tetap mengikuti fatwa mustahid yang kedua Atau berpindah kepada yang masih hidup ya, Jadi misalnya seseorang yang dulu taklit kepada Imam ya, Khomeini, misalnya tetapi Imam itu punya fatwa dalam masalah e, kota besar seperti Jakarta yang e, agak merepotkan karena Imam itu menganggap Jakarta itu adalah kota luar biasa kalau kota biasa itu hitungannya adalah dari batas kota baru kita hitung, baru kita pesafir Keluar, misalnya kita dari Jakarta Mau ke Bogor, dihitungnya dari Batas kota, Jakarta Baru keluar, apa itu Depok dan seterusnya Itu dihitung sana Tapi kalau Imam Menganggap Jakarta itu adalah kota besar Kota yang luar biasa Yang dalamnya itu kan ada beberapa Kota-kota kecil dan juga ada Kecamatan-kecamatan, ini dihitung Jadi kalau orang yang tinggalnya Di misalnya Jakarta Timur, ujung sana Ke ICC itu sudah 33 kilo. Saya eh, dari rumah itu sekitar 30, 30 sekian kilo. Tapi saya sudah harus salah poster di IDC Dan saya tidak bisa kuasa kalau bukan kuasa ya. Karena itu misalnya orang ada taklis ke Imam Khomeini e, Imam masih hidup taklis pada Imam Khomeini Dan sekarang Imam meninggal Misalnya ada Imam Khalid Khomeini Dalam masalah ini saja Dia pindah ke Imam Ali Khomeini tapi dalam masalah yang lain tetap saklit sama gimana? Sehingga nah, menurut Imam Alistam Meningi, Jakarta itu sama dengan yang lain Di dalam Jakarta, temannya saja tetap tidak musah Kalau misalnya Imam Alistam meninggal, kita saklit kemudian eh, Sekarang kondisinya adalah ada masalah saklit C Untuk masalah-masalah yang sudah pindah ke yang kita tidak pindah ke Imam Qomengi tetap melakukan Fatwa Imam Qomengi misalnya maka ini tidak bisa kita pindah sini ya sudah lanjutkan saja nah, tetapi untuk masalah-masalah yang kita sudah pindah sementara di dalam masalah-masalah yang ia sudah berpindah taklid darinya ia dibolehkan untuk memilih tetap mengikuti Fatwa Masyid yang kedua atau pindah kepada yang C Jadi dalam masalah Jakarta ini Misalnya, kalau ini patahnya beda lagi Maka dia bisa pindah sini atau lanjutkan Oke okay, bab terakhir adalah beramal tanpa taklid. Kalau orang melakukan sesuatu tanpa belajar dan tanpa taklid tidak jelas dia lakukan saja, dia lihat yang lain begitu dia lakukan ikut-ikutan dan semacamnya. Walaupun taklid juga ikut-ikutan, tapi ikut-ikutan belajar yang itu ikut-ikutan tanpa belajar. Maka pekerjaannya bisa dianggap sah kalau pertama sesuai dengan ikhtiar. Artinya sesuai dengan ikhtiat itu Misalnya ada beberapa pertentangan Yang tadi seperti yang kita jelaskan Dia sesuai melakukan dengan yang paling Mencakup semuanya Anggap misalnya ada fatwa Berbeda antara A, B, C Untuk misalnya membaca tasbih. yang ini bilang sekali Yang ini dua kali, yang ini tiga kali Kebetulan seseorang itu Melakukan tiga kali misalnya Ya pasti benar semua kan Mau takut siapa saja tetap benar dengan melakukan tiga kali. Yang kedua sesuai dengan realitas di hukum Tuhan. Walaupun misalnya apa yang saya lakukan saat ini pembuatan A ini bertentangan dengan semua yang ada, tapi ternyata di Tuhan benar. Di ya, Tuhan benar nanti ketahuannya di sana. Yang ketiga sesuai dengan fatwa muhsyir wajib yang wajib ia ya, takuti. Yang saya lakukan saat ini misalnya. Sebuah pekerjaan walaupun tidak belajar walaupun saya hanya mengikuti orang-orang di sebelah saya ternyata yang wajib taklit saat ini misalnya kebanyakan atau meyakini C yang diikuti maka dia ini kebetulan benar kebetulan sama saya benar juga artinya setelah belajar dan menentukan taklit tidak perlu diulang. Tapi kalau tidak benar artinya bertentangan maka wajib untuk diulang. Yang mau ditanyakan tidak. Tidak. tidak Ketika sudah benar Apa yang dia lakukan Dalam artian proses Untuk melakukan sebuah pekerjaan Itu bersandar kepada Sesuatu yang benar Misalnya fatwa Ulama yang memang layak untuk ditakliti Maka tidak salah Tidak salah dalam artian tidak ada kewajiban mengkodok dan semacamnya Itu nombor dua bagaimana kita tahu, sementara kita mengikuti musikasi yang ada Ya, ya nombor dua itu sekedar e, andaikan kemudian kelak di sisi kiamat ternyata itu hukum Tuhan Ya benar dong, pasti benar Jadi sekarang kita tidak bisa tahu bahawa itu benar atau salah Iya, tak taklid sama rupanya tidak. Mana dia mesti yakin sendiri, gitu? maksudnya begini. Ya. Tidak, tidak harus yakin sendiri, tapi dalam artian kelak di sisi Tuhan ternyata benar. Itu. Ini tak bisa diketahui sekarang, di sana diketahuinya. Kena bertaklim, kan? Dia pasti bertaklid. Iya, kalau ada kayak ini, ya. Iya, harus bertaklid. Iya. Ya? Hukumnya tetap harus bertaklid. Ini pertanyaan, kalau ada orang tak bertaklid, gimana? Ia ya, tidak keluar dari salah satu kemungkinan ini. Ya, bertaklim dalam Mazhab kita adalah tidak ada proses tertentu, tapi kita tahu terhadap fatwanya dan kemudian mengamalkan itu namanya bertaklim. Ini kita meyakini bahwa dia yang layak untuk ditakliti dan kemudian mengamalkan. Ya itu dia, tidak ada proses tertentu, tidak ada bayat, tidak ada yang lainnya. Yang ada adalah bahwa kita. Tahu kita meyakini bahwa dia yang layak ditakliti dan kita amalkan itu namanya bertaklif. Bisa dengan cara tahu sendiri, dalam artian mungkin dia baca, mungkin dia bandingkan dari sisi beberapa eh, apa namanya kehidupannya, biografinya mungkin dia baca. Kemudian juga cara berdalilnya mungkin seseorang bisa memahami bahwa ini lebih pandai dari yang lain mungkin. Atau dengan mendapatkan kesaksian dari ulama bahwa ini adalah lebih layak dari yang lain. Ya, tetap harus ada kesaksian. Nanti mungkin di bab berikutnya akan ada. Ya. Okay, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Berdukaan. Hmm. Sholat. Assalamualaikum warahmatullah.